Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya Wa la ilaha la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul akhir quwwata illa billah amma ba'du kiram a'azabullahu jami'an alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini kita mendekatkan diri kepada Allah dan kali ini taklim membahas tentang relasi pasutri temanya catatan hati suami istri mudah-mudahan ratingnya juga tinggi ya Tapi kalau yang melihat jomblo ini lebih tempat catatan hati suara jomblo ya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya. Tadi saya dari Universitas Bargu juga ngisi kajian Sampai Maghrib dan ternyata uh, Jalan kemari memang persedat sekali di jam-jam seperti ini Tapi seperti biasa ya, kelambat 10 menit tidak masalah bagi yang sudah terbiasa menunggu jodoh ber tahun tahun, ya. menunggu Sabtu menit itu sudah biasa. Saya menunggu jodoh puluhan tahun sangat ya, tidak biasa. Membahas tentang masalah catatan adik suami istri memang banyak poin yang harus yang bisa kita bahas. Karena ketika seseorang Berencana untuk berumah tangga Maka harus disadari bahwa keputusannya ini adalah Dalam rangka untuk mencari salah satu pintu surganya Allah Yaitu melalui pintu pernikahan Tidak semua laki-laki berani melakukan ini Dan itulah kenapa ketika seorang lelaki mengucapkan kalimat akad inilah kalimat yang begitu mengguncang aras para malaikat ribuan malaikat turun mendoakan kalimat inilah yang disebut dengan mitha bun ikatan yang kokoh di mana Ikatan ini setara dengan perjanjian antara Nabi dengan Allah Ingatkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 21 Wakayfatakhu Nahu Wakon Abdobakdumilak Wakon Aminkum Mitalkon Belizon. Disinilah Allah ingatkan bagaimana disebut perjanjian yang kokoh, di mana perjanjian ini setara dengan perjanjian antara Nabi dengan Allah. Maka mudah bagi laki-laki untuk mengatakan. Seribu janji, tapi sulit untuk mengucapkan kalimat ini karena memang punya konsekuensi yang bernilai tinggi. Karena dituntut dua peran yang akan membuat seseorang ketika berumah tangga dia tidak bisa mengabaikan hal ini. Peran pertama peran dia sebagai suami dan istri, di mana harus Sungguh-sungguh harus sama-sama dipahami Ini punya konsekuensi Ketika salah satunya diabaikan Ini akan mempengaruhi juga Kualitas pribadian Atau kualitas amal seseorang Yang kedua adalah Peran menjadi ayah dan ibu Syarat untuk bisa jadi ayah dan ibu yang baik Bermula dari suami dan istri yang baik jika Allah meminta menagih perjanjian sesama manusia dalam konteks akad-akad di luar nikah saja janji-janji yang dilakukan lewat lisan kepada teman kepada kerabat atau kepada tetangga atau kepada siapapun yang akan ditagih bahwa setiap lisan punya konsekuensi terlebih kalimat lisan seorang lelaki mengucapkan kalimat akad maka tidak bisa main-main. Itulah kenapa untuk melihat pernikahan bukan sekedar sejauh mana cinta itu tumbuh sepanjang tahun, tapi sejauh mana komitmen akan akad terikat sepanjang tahun. Maka yang membuat rumah tangga langsung bukan cinta yang terus membara, bukan sekadar itu. Tapi rumah tangga yang langgang itu adalah sejauh mana komitmen terhadap akad. Selingkuh itu bermula bukan karena cinta yang tidak membara. Bisa jadi cinta terus membara tapi terhadap akad menurun. Sehingga pelampiasannya bukan hanya kepada satu wanita tapi kepada wanita yang lain. Atau sebaliknya kepada bukan hanya pada satu pasangan, kepada suami tapi kepada lelaki yang lain. Maka seseorang yang komitmen terhadap akad cintanya boleh saja menurun, menyusut, senyap ya. Tetapi karena dia ingat janjinya dengan Allah Maka dia ingat bahwa dia tidak mungkin berkhianat Dia tidak mungkin berkhianat Dia tahu bahwa peran dia sebagai suami akan ditanya dan peran dia sebagai istri akan ditanya Itulah kenapa tidak mudah seseorang mengucapkan kalimat cerai dalam hal ini Hanya karena tidak punya perasaan Hanya karena tidak punya yang namanya rasa cinta Karena berapa banyak rumah tangga yang karena cinta menjadi dasar pengikatnya Maka mereka hanya sibuk dalam urusan memperbarui cinta Tapi lupa memperbarui komitmen akad terhadap Allah Subhanahu SWT Inilah pintu pertama kenapa rumah tangga rusak Kenapa rumah tangga Suami merasakan bahwa istrinya Seringkali tampilannya begitu-begitu saja Bosan ya. Dan istri pun merasa bahwa bertahun-tahun berumah tangga Tidak ada perubahan Kalimat awal pada saat nikah I love you menggetahkan tapi seiring dengan perjalanan tiga tahun berumah tangga, I love you itu kering rasanya. Udah biasa. Pengen sesuatu yang baru. Bosan kalau diucapin terus, kayak sekali ditulis, pakai uang susunan 100 ribuan gitu, sama batangan emas di kamar kamarnya, pasti kita akan merasa wow romantis sekali suami so, kan. Tapi sejauh apa? Mungkin di situ ada yang namanya rasa. Tidak bosan, tetapi sesuatu yang diikat karena hanya sekedar materi maka tidak akan bertahan. Allah katakan, "Lau ma fil ardi jamia ma alaf ta benaklu bihim, walaikinulahaa alaf ta Surat Al-Anfal 63. Seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati orang tidak akan bisa. Allah tantang, tidak akan bisa. Sesaat saja orang mungkin sesaat melihat karena kecantikan. Karena mungkin hanya sekedar tampanan. Atau mungkin karena harta. Tapi itu tidak akan membuat dia akan kekal cintanya. Karena sejatinya pernikahan yang kekal bukan berujung kepada kematian. Karena pernikahan yang kekal adalah membawa pasangan itu ke surga. Maka komitmen lelaki pada saat akan nikah, ucapkanlah kepada istrinya. Aku akan bersama-sama membawa ke surga. Ketika hanya mengatakan bahwa aku akan setia kepadamu hanya sampai akhir hayat Tapi lupa bahwa tak mampu membawa istri dan anaknya surga Ini adalah lelaki yang gagal Maka istri pun mengingatkan Mengingatkan bahwa tujuan kita ke surga Orang kalau diingatkan akan tujuannya ke surga Maka mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tak lain adalah bagian dari cara untuk bagaimana memasuki surganya Allah. Sehingga ketika ada protes ya, dari suami eh dari istri gitu, napa sih mas? Aku nggak boleh gitu, dan berlebihan, lebay. Aku kan beli lipstik nih, ya udah apa mahal-mahal gitu. Ya, sayang kan kalau dipakai di bibir doang, aku pengen juga di alis, di jidar gitu ya. Supaya lengkap. Ya. Kalau suami yang biasa bilang, "Iya sih, tapi aku menikahi kamu bukan menikahi ondel-ondel kan gitu." Tapi suami yang tahu akan hal ini ketika suami istri berjalan dengan dandanan namanya nor parfum yang jarak ya 20 meter aja udah kecium sangat menusuk indung dan ini juga sesuai dengan hadis rasul bahwa ini adalah wanita yang seperti ini statusnya bahkan disebut sebagai ya albagiya ya sebagai pelacur maka sebagai pezina maka suami yang tahu bahwa istrinya keluar tanpa dengan pakai seperti ini mengatakan sesungguhnya aku ingin membawamu ke musuhnya dan aku khawatir dengan sikapmu ini aku sulit mempertanggungjawabkan jawabkan di hadapan aku. Jadi visinya adalah suaminya. Si istri pun juga begitu Dia akan mengatakan kepada suaminya Kalimat yang mengatakan Mas apakah dengan yang kamu berikan itu Kendaraan Alphard itu Velfire itu Apakah akan membawa ke surga Atau jangan-jangan justru membuat aku terjauh dari surga Jadi emang pertanyaannya adalah Bagaimana kita tetap menjaga Bayangan kita bahwa Kita akan menjadi pengantin Bukan hanya di dunia tapi juga di surga. Itulah kenapa Karena komitmen sama akad Ada hak-hak Yang membuat kita jangan mudah putus asa Mengucapkan kalimat cerai Kadang begitu mudah Hanya karena konflik sedikit Cerai Tidak dibeli martabak telur Cerai ada, walaupun bukan karena martabak telurnya ya karena saya ingat menangani kasus seorang istri yang bilang menggugat cerai suaminya karena gak dibeli martabak telur tapi kalau kita dalami itulah kenapa perempuan itu begitu emosional untuk masalah sepele karena kita lupa itu hanya pemicu, pemantik atas masalah yang sudah menumpuk bertahun-tahun Ya dari sisi ini kita mencoba memahami. Ya, ya saya sempat tanya ibu kenapa sih menggugat cerai hanya karena itu? Dia bilang ya capek. Istar. Saya ingat pagi itu dia sempat saya baca BBM-nya dengan seorang wanita teman SMA-nya. Saya khawatir ada apa-apa. Maka malam harinya saya coba cek pulang jam berapa. Dia bilang ini lagi di jalan mau pulang. Kemudian dengan cepat dia menghibur saya mengatakan tenang deh nanti abang beli martabak telur kesukaan kamu. Itulah saya merasa ya udah saya kebetulan lagi lapar kan jam setengah sepuluh saya telepon dia bilang masih di jalan sebentar lagi jam sepuluh ditelpon handphonenya tiba-tiba mati setengah sebelas belum datang sebelas makin cemas saya nggak datang juga jam dua belas motornya masuk rumah mas pagar masuk Pintu saya dengar respon cepat mengatakan mana martabak telurnya. Dengan enteng suami mengatakan, aduh lupa. Lagian juga udah malam mana ada. Gitu. Ada ada sih, ada aja. Apa ada, ada aja kamu? Maka si istri dia mengatakan, mas, ini udah kesekian kalinya kamu melakukan ini. Ya, sakitnya tuh di sini kan gitu. Ya. Udah sering kamu bohongin aku. Ingat enggak 3 tahun yang lalu kamu pernah janjiin beli ini enggak jadi. Ingat enggak 4 tahun yang lalu, ingat enggak 2 minggu yang lalu, ingat enggak, ingat enggak? Jadi memang kita mencoba memahami dari sisi bahwa ada yang dikecewakan dari sisi. Ya, ada perasaan yang tergores. Ini dari sisi bagian kita memahami psikologis tapi kalau kita kembali melihat hukumnya, bahwa kenapa tidak mudah mengucapkan kata bisa Karena hukum asal dari talak itu al-aslu fi al-hazr Ini pernyataannya Ibu Taimiyah dan kumpulan fatwanya Belum kata hukum asal talak itu terlarang Wa innama ubi hamihu qadrul hajah yeah. Ya dan hanya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan Nah ini pembahasan sesuai kebutuhan inilah yang sebenarnya para ulama e, Berbeda pendapat karena memang bias Ya tapi makna dari sesuai kebutuhan ini Ibu berkaitan tentu dengan urusan akhirat Kalau gara-gara pernikahan yang membuat saya terganjal Untuk memasuki surga yang saya impikan Maka pernikahan itu batil Boleh Karena memang tidak akan mungkin berkumpul dalam satu rumah ahlul ibadah wa ahlul maksiat. Ya, akan selalu benturan. Ya, makanya perceraian adalah salah satu solusi karena kalaupun dipertahankan khawatirnya adalah yang ahli ibadah terbawa kepada kemaksiatan. Maka di sini kita pahami bahwa hukum dasarnya adalah haram. Kenapa Ibnu Tamiyah mengatakan hal terlarang Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh muslim Ya di alaman nomor 2813 Ini kisah tentang iblis yang meletakkan singgasan di atas air laut Kemudian mengutus para prajuritnya Ya untuk melakukan hal-hal di muka bumi ini Ya sebagian ada yang mengatakan telah melakukan sesuatu ya dia telah merasa telah melakukan yang namanya per, e, pertempuran di atas sebuah negara. Maka kata iblis, masonat atau syiahan, kamu nggak melakukan apa-apa. Itu belum seberapa, ya, belum seberapa. Tapi ketika ada seorang, ya, seorang pasukan, eh, bukan iblis, juga seorang, eh? se sosok iblis ya, salah satu pasukannya melapor bahwa dia telah Menggoda seorang suami ya Untuk digoda untuk menceraikan istrinya Atau kebalikan istri menggugat cerai suaminya Maka dengan bangganya Iblis memuji pasukannya Ini ama, ama, ama anta Kamu memang terbaik Luar biasa kamu ya Hebat Pasukan tanpa hati Kamu bisa dibilang kok nih Iblis ya. Komando pasukan khusus untuk urusan perceraian jadi amalan tertinggi iblis yang dinilai sebagai poin yang membuat dia naik derajatnya ke dalam kekufuran paling tinggi ya, adalah perceraian. Maka di sini kita bisa melihat kesimpulan para ulama, iblis dari sisi masukannya yang namanya jin saja mendapatkan poin tertinggi atas dosanya atas nama perceraian, maka pihak Iblis dalam pengertian dari jenis manusia yang memprovokasi perceraian, hati-hati. Ya, maka dia menikmati juga investasi saham dosa dari iblis ini. Udah cerai aja kamu, ya. suami kayak gitu tinggal mukanya itu berantakan gitu kayak puzzle. Ya. Jauh sama kamu, ya. kamu cantik ya, ya Allah ya kayak langit sama sumur langit langsung bumi masih dekat sama seumur apa itu seumur pengeboran minyak makin jauh diprovokasi. Mendingan tuh kalau kamu cerai kan, ada tuh laki-laki teman itu itu udah lama ngincer kamu tuh. Maka dia nulis tuh ku tunggu janda mu tuh lah. Pihak-pihak yang memprovokasi tanpa dasar atas pertimbangan di seseorang yang bercerai Maka sesungguhnya dia adalah pasukan iblis dalam bentuk manusia. Maka di sini nih ibu-ibu ya bapak-bapak khususnya ibu ibu nih, karena sering kalau seorang ibu-ibu curhat atas suaminya, maka seringkali dibenarkan. Saya ingin katakan perempuan itu tidak berani sejatinya mengambil keputusan cerai kecuali ada yang mendukungnya satu aja. Terkadang ada yang konsul sama saya seorang wanita yang bersekutu untuk cerai sama, sama suaminya datang ke saya bercerita dulu ini Ustaz, dia nggak tahu kenapa sih juga nggak tahu akhirnya ceritalah konfliknya bla bla bla sekilas kemudian saya suruh dia keluar datanglah istrinya nggak saya cerai pertanyaan, pertanyaan pertama saya sama istrinya adalah siapa yang menyetujui ibu untuk bercerai. Dia langsung berada, enggak ustaz ini dari dasar keputusan pribadi Saya bilang, enggak Ibu boleh mengatakan ini bersih Tapi sekarang saya tanya Akhirnya dia berani cerita bahwa Sejatinya yang provokasi cerai itu ada dua Ibu kandungnya Dan teman kerjanya Kenapa? Pengalaman saya dan ini tabiat wanita Dan memang kalau kita lihat otak wanita wanita itu kan sejati gak berani mengambil keputusan dasarkan masalah otak brain penelitian bahwa perempuan itu memang tidak berani mengambil keputusan dia butuh butuh penguat dalam hal sederhana aja misalnya untuk memilih baju ini udah punya keputusan dia punya mau pesta baju biru apa kuning maka dia tenteng nih. kira-kira bagusan biru apa kuning ya? ya kalau suami yang baik dia akan nanyainya adalah kamu sendiri gimana Aku sih ngeliatnya biru Subhanallah aku juga sama gitu Karena dia sebenarnya sudah punya keyakinan, Ya Tapi kalau kita bilang Biru atau kuning Tapi bilang kuning kan lebih bagus Tapi biru kan mas ada gambar Hello Kitty nya Eh kuning tuh ada si Swan, Bob. Jadi berantem terus itu Kamu gimana sih kita nanya pendapat Nah Konteksnya bukan itu Konteksnya perempuan itu sudah punya Yang namanya keputusan Tapi gak berani di Ketok palu, dia butuh ada orang mengatakan bahawa putusan dia itu adalah benar. Maka ketika dia mengatakan ke selma suaminya, mungkin ada bisikan syaitan untuk mengatakan, cireh, cireh, cirehlah, gitu ya. Ini kalau dasarnya emosi, kecuali kalau dasarnya ada pertimbangan agama, ya, suami aman maksiyah, fair dan sebagainya itu, maka wanita berani membuat ceranya wanita hebat, ya. Tapi ketika ternyata dia untuk membenarkan Makanya kadang-kadang seorang konselor harus adil Karena ceritanya cerita versi wanita Yang akhirnya Semua kebaikan suaminya itu dilupakan ya. Pokoknya suami itu udah jahat sejahat-jahat Pokoknya suami saya gak sayang sama saya ustaz 17 tahun saya nikah gak lah, pernah sayang sama saya Anak berapa bu? 7 nggak sayang aja anak tuju gimana kalau sayang untuk bikin sebelasa jadi ternyata itulah kenapa dalam hadis rasul dikatakan wanita itu adalah kalau udah marah maka dia melupakan kebaikan suaminya karena suami suamiku nggak punya kebaikan satupun maka di sini nih yang selalu menjadi teman curhat ya untuk ini kuping maka reaksi pertama kalau ini cukuplah diam, sudaharin aja, tapi jangan mengatakan kalau dia bilang mau cerai sudah pikirin konsekuensinya gitu aja. Idealnya kalau kita mau adil kita juga dengar dari pendapat dari pihak si laki-laki. Kecuali kalau kejahatan udah makruf, udah dikenal, jadinya memang udah, udah, udah kita sebelum dia menikahnya udah kenal. Gitu maksudnya karena kita kan teman baik masa itu kita udah kenal bisa kita bilang bahwa dulu sebelum nikah, sebenarnya aku sudah khawatir karena banyak rekornya begini-begini. Nah itu boleh. Tapi dalam hal ini jangan gembirakan iblis. Ya, iblis bersorak-sorai gembira, gegap gembira pada saat terjadi percaya. Dan makanya kenapa di Indonesia ini ini sorak-sorai iblis ini lebih serunya. Karena perceraian itu meningkat tiap tahun 10% dari setiap pernikahan ujung-ujungnya cerai Data terbaru 2013 itu 3 juta pernikahan tahun 2013 10% sekitar 300 ribu bercerai Itu data yang dikeluarkan Dirjen Binmas Islam Dari Kementerian Agama yang terdata Yang tidak terdata banyak Karena ada juga pernikahan siri, atau mungkin nggak cerai, tapi hakikatnya sudah seperti bercerai, nggak pernah tegur sapa, ya, karena kalau cerai malu, terlanjur dicap tokoh, ya, jadi ketua RT masih cerai. Banyak, ya inilah salah satu yang terjadi. Nah selalu. Solusinya adalah banyak konselor menyatakan tumbukan cinta itu benar dari satu sisi tapi lupa bahwa untuk berbicara relasi pasutri kita mulai dari awal pernikahan itu terjadi yaitu adanya akad karena kalau cinta tanpa akad belum sebut pernikahan kumpul kebo dasarnya adalah cinta itu. tapi tidak ada akad ya. Ya, atau relasi di luar itu pacaran, dasarnya adalah cinta, tapi tidak ada. Akan. Ya, kembali di sini kita pahami. Karena itu kalau terjadi konflik, ya, mari kita mengantisipasinya dengan beberapa poin di sini saya tulis. Mulai mulailah kenali karakter pasangan yang paling dalam. Kenali pola asuhnya. Kenali hal-hal yang jadi pemicu konflik Buatlah resolusi konflik Bahkan yang kelima Mari kuatkan kemesraan sebagai pengikat, Sebagai salah satu pasak yang akan menahan ketika konflik melanda Saya ingat ada seseorang suami Yang ketika eh, dia ingin ribut sama istrinya dia merasa istrinya itu Melakukan hal yang luar biasa Tapi dia ingat masa-masa Ketika dahulu awal-awal berumah tangga ya. Saat makan bersama Saat main Main, main hujan bersama Ngiter-ngiteri tiang istri Sepertinya nyetel lagu dia gitu, ya. Untungnya gak masuk room gitu Itu Membuat gairah itu muncul Ya, Memang ada salah satu Pengikat itu memang harus flashback tapi kalau mau kita pahami ya Bahwa Supaya kita Komitmen akad ini kita jaga Menjadi pilar Yang akan kita kuatkan Bagaimana supaya akad ini selalu ingat Maka kita semua secara teknis juga harus memahami Karakter pasangan kita Mungkin sebelum nikah Khususnya yang menjalani ta'aruf Dengan salah ya. Kenapa saya bilang karena ada ta'aruf Yang caranya salah ada dua Salah secara syariah Ya, salah satu syariat itu ta'aruf tapi sejatinya pacaran. Ya, saya ta'arufan Ustadz supaya lebih akrab. Ya, saya ajak malam ini nonton Annabelle kan gitu ya. Super lebih akrab. Gitu. Gitu. Saya pengen tahu seberapa horror dia dibanting Annabelle kan gitu ya. Ternyata sama saja kan gitu ya. Besoknya ngapain? Besoknya nonton Cherry Bell. Jadi kalau dipahami, ini adalah Hal yang yang salah secara syariat, ya, nggak usah diragukan. Ini kalau ini lakukan yang sudah terlanjur bertobat, ya, karena be, salah, salah di awal berpengaruh juga keberkahan rumah tangga. Orang yang memulai pernikahan dengan pacaran, ya, dengan pelanggaran syariat pernikahan itu jauh dari keberkahan, ya, karena sejak awal sudah membawa kotoran masuk dalam rumah. Di kotoran itulah menempel setan, di pojokan-pojokan rumah setan bersemayam. Maka setan mulai memulai tugasnya dengan allalina yuwaswisu fi sudurin Kenapa dibawa setan itu ke dalam rumah? Karena awal masuknya adanya rumah tangga dengan tidak berkata. Ya. Awas dari semester 1 udah ngincar. Ya. Udah mau mendekati dengan SMS. PDKT terus menjanjikan ntar kalau skripsiku sudah selesai, 2 ya. tahun ngejar skripsi baru kata pengantar, karena bingung mikirin ucapin terima kasih mas ya, kan gitu, ya. Jadi kalau misalnya begitu, kalau ada orang yang seperti ini maka sudah sa salah. Jadi ini salah secara syariat. Yang kedua salah secara teknis. Salah cara teknis ini yang saya bilang apa ya Ta'ar benar, tapi teknisnya adalah Dia bismillah Ya, bismillah Pokoknya asal ahwat, asal ikhwan Tuh kan jenggotnya panjang Ustaz, insyaallah gitu ya Jidatnya hitam, padahal habis dipentokin Di tiang listrik, kita gak tahu Pokoknya dia ini, jadi gak perlu Saya insyaallah Akhirnya pas nikah Kita kecewa Awal berumah tangga sih memang Visinya jelas dia selalu mewujudkan keluarga sekina, mawa darah, mawa berkah, semua sama. Tapi kok dia cuek banget ya. Saya udah nangis, air mata sampai dua ember. Dia masih aja nonton bola. Kamu kenapa? Ini aku bilang, oh, udah ada nonton. Kenapa? Karena taarufnya salah secara teknis. Ternyata waktu ta'aruf enggak tahu kalau dia dulu waktu kecilnya tidak diasuh oleh ibunya. Sehingga lelaki tidak diasuh oleh ibu atau ibu pengganti, maka cenderung tidak punya kecerdasan emosi, cenderung tidak peka memahami perasaan perempuan. Sehingga berpikiran logis gitu aja nangis, cening banget kamu. Ya. Bikirin tuh mujahidah cengeng dia tuh kaum muslimin di Palestina berdarah-darah. Iya benar, benar. Tapi kan orang lagi sedih digituin, sakit. Iya bukan di sini, di sini, di sini. Makanya oh kau gini banget. Ya jadilah kita tahu oh ternyata dia kalau marah. Marahnya diem tapi nyakitin Kenapa nyakitin? Diem-diem nabok diem. Kalau udah begini Berarti salah secara teknis Maka ketika berumah tangga Kita akhirnya tahu Karena berumah tangga Sejatinya kita akan kenal karakter Sebab kata Umar Karakter itu akan dikenal orang setelah menjalani tiga hal Pertama dalam urus Setelah mabit bersama pasti Kalau Pak Sutri Awal malam pertama udah jelas mabil di situ kan kelihatan karakter aslinya dia apa dia aktivis apa enggak salah satu budi aktivis tidurnya aja bergerakkan gitu ya, ya tadi tidur, tidur di sini tetap di atas pohon nih aktivis banget ya. Aktivis, ya. atau dia tebal badan lebar kan itu tipis dan ya, tebal ya. ini kita baru tahu dari Pas detil kedua safar ya sebut dengan bulan madu honeymoon jalan jauh jadi tahu sepanjang jalan dia orangnya positif thinking atau dia orang nggak sabaran ya lagi jalan pokoknya atau orangnya uh, pencemas baru turbulensi apa nih apa nih kan gitu ya jadi kita tahu baru turbulensi pesawat aja bercemas luar biasa belum lagi kalau rumah tangganya turbulensi ya jadi kita oh gitu setelah itu muamalah setelah melakukan baru orang kena karakter setelah urus muamalah urusan dalam urusan dirham uang ya ternyata dia ketat banget ya pengeluarannya harus tercatat itu ya nggak boleh terjadi namanya uh, apa perimbangan anggarannya nggak boleh kacau gitu ya harus jelas ininya pemasukan jadi oh disitulah baru kena karakter dari sini kita tahu Makanya sebelum ta'aruf, Farsa sudah tahu nih. ya Dengan mengenal karakter, kita menyiapkan antisipasi. Sebab gini, mengenal karakter orang sejatinya bukan kita akan mengutuki atau merasa kesal dengan mengatakan, Tahu gitu ingat, rumusnya sebelum menikah kita memilih orang karena. Tapi setelah menikah kita mencintainya walaupun. Ya, jadi kalau sebelum memilih boleh karena kamu ini karena kamu ini maka kita memang pada saat tauroh mencari karenanya banyak ya kita ingin karena kebisaannya karena ininya karena kesabarannya karena kecerdasannya karena tapi setelah menikah karena terikat akad maka kalimat walaupun punlah yang jadinya ya walau kamu bau ya mau diapain lagi ya, ini pakaian baru ya pinter tapi bau ya mau diapain Maka kita siapkan antisipasinya Ingat Mengenal kekurangan Bukan kita akan memutuki Tapi kita mengantisipasinya Setelah menikah baru tahu Ternyata dia kalau marah nampak Berarti antisipasinya Belajar Yudhizu sampai level tinggi kan gitu ya? Itu salah satunya Jadi banyak hal Karakter Maka harus diingat Oh iya pantesan ya dia itu nggak punya sosok ayah kalau ada masalah dorong dorong aku terus padahal dia laki laki maka agak feminim ya kenapa ini yang terjadi ya inilah karakter dikenal kemudian pola asuhnya kenal sebagian besar karakter itu dipengaruhi di pola asuh umur 0 sampai 15 tahun. Maka suami yang cenderung mudah jatuh cinta sama wanita lain ya adalah suami yang masa kecilnya memang tidak merasakan pujian, tidak merasakan cinta yang cukup. Maka penghidupan dia sepanjang itu adalah kalau kurang dari pasangannya, dia cari dia di pasangannya. Jadi kita akan mengetahui itu. Ya, mengnahu perasa. Berikutnya mengenali hal-hal yang terjadi pemicu konflik. Seringkali sepele masalah sederhana suami dalam kondisi lapar. Ada berapa orang ya? Saraf marahnya itu dipengaruhi besar oleh lapar. Ya. Ya kalau udah lapar bawaannya adalah apa semua orang itu aja bisa dimakan ya apalagi Pokoknya semua terasa harus bisa dilahap Maka jangan sekali kali negosiasi sama suami yang kemarahannya Distimulan oleh rasa laparnya dia Kenapa ada seorang sahabiah yang saat mengalami kondisi e, Berita buruk ketika istrinya, apa anaknya meninggal Dia langsung mengetahui teknis bicara sama suaminya jadi dia nggak langsung bilang ke tasya suami bilang, mas anak kita meninggal nggak langsung ditampar ya kamu nggak becus nih maka dia merefleksikan me me me dirinya me me menegarkan dirinya kemudian baru pulang suaminya dilayani secara biologis dulu ya maka saya selalu katakan bagi para istri di sini kalau ingin bicara sama suami itu yang negatif penuhilah dua hal kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut. Ya, kebutuhan perut kenyangkan biologis dan kenyangkan syahwatnya. Baru setelah itu bicaralah maksimal 10 kata pertama. Karena lewat 10 kata suami akan tertipu pula <tuk> Maka 10 kata pertama harus kita pilih mana yang menarik, ya. Jadi kenapa kalau ngomong sesuatu yang negatif, kita harus siapkan setelah kenyang hormon eh, apa? shahwat dia, karena serotoninnya lagi keluar dan itu lebih menenangkan dia untuk menerima hal-hal negatif inilah masa di saat yang paling tepat untuk menambah uang belanjaan jadi istri jangan mau nambah uang belanjaan, suami baru pulang baru ingat, baru BBM naik belanjaan, tempe naik, dan sebagainya pulang suami langsung bilang mah, ternyata uangmu 50 ribu cuma bisa buat beli kerupuk gitu Langsung, Pah, kenapa? Harusnya kan ngomongnya ya. Karena kita nggak tahu masalah suami di jalan apa. Bisa jadi dia habis di PHK, pas dia bawa motor, ban motornya bocor, dompetnya jatuh, dikejar-kejar anjing, kebetop tiang listrik, ginjek tayi kucing, dicium bencong, dipalang preman, dicolek nenek-nenek, itu -nenek, kan? Ketiban genteng, laptopnya meledak, kan kita nggak tahu. langsung kita bilang aja mas nepak maka selalu kalimat pertama suami berpulang cari kalimat positif apapun mas positif anak kita narkoba pak eh, salah positif narkoba maksudnya kalimat positif kalimat yang menyenangkan jadi saya sering dapat laporan suami itu ya jadi karena saya sering apa, di lembaga sahabat ayah yang saya kelola, sering isi kajian khusus para ayah jadi ada beberapa suami atau ayah yang curhat, kadang dia pengen pulang itu, istri itu jangan kesah dulu belum apa-apa udah kesah. nah ini yang saya bilang pemicu konflik itu kadang karena momennya gak tepat bukan itu kan hanya masalah timing jadi tahu Timing bicara Setelah kita tahu ini Buatlah resolusi konflik Kalau kita misalnya Berantem, misalnya mas Dalam keadaan apapun Nanti kita akan resolusi konflik Kita belajar dari bagaimana contoh dari Rasulullah Tapi contohnya yang saya kata pertama Kalau lagi marah Jangan pernah texting SMS-an karena orang kalau lagi marah texting, itu gak sadar kita merasa puas banget tuh ngungkapin semuanya, sampah kita buang pihak seberang itu nerimanya itu sampai apa out-outan sampai ada seorang suami, kalau udah nerima bunyikan ya, itu sampai handphone ditinggalin, pasti kalimatnya gak enak semua dilimpahkan semua tuh ya penelitian di Amerika, penyebab percayaan tertinggi adalah marah dengan texting by texting Maka kenapa saat marah hindari BBM, hindari chatting, karena kita nggak sadar. Kenapa? Karena texting itu terrekor. Kalau lisan saya bilang, tapi texting kalau dia ini besok baca lagi sakit itu. Beda dengan kalimat uh, tulisan yang kalimat positif. Kita dapat kalimat mengatakan masakan kamu hari ini luar biasa di SMS oleh suami. Itu disimpan itu. Diprotek supaya enggak terhapus itu SMS. Karena SMS itu ketika kita dalam keadaan lelah baca lagi, alhamdulillah. Makanya biasakan begini rumusnya. Kalau lagi marah ucapkan dengan lisan. Itu pun ada tahapannya. Kalau lagi jatuh cinta atau kalimat positif usahakan dengan tulisan lebih banyak karena kalimat-kalimat itu itu akan direkor suatu saat akan direcall lagi kemudian. Ih, iya ya. Itu yang disimpan. Maka surat cinta itu abadi ini. Ya, zaman boleh bertambah, ber ini tapi surat cinta itu sejatinya itu tetap harus dimiliki oleh basit. Saya sama istri saya misalnya belajar untuk Ketika evaluasi pernikahan Untuk supaya kita Mendapatkan motivasi saat kita di luar Kita berharga sebagai seorang suami Atau istri Kita menulis apa positifnya kita aja Jadi positif pasangan kita tulis Menurut kamu Abie gimana? Positif aja, bukan berarti tapi jujur Nah istri juga kita tulis Terus kita saling tukeran itu, Terus kita boleh membacanya tidak lagi bersama Kita keluar sedikit Pas membacanya itu ngakak Senang, tapi itu percayalah saya sampai sekarang masih menyimpannya di HP saya. Di saat saya merasakan aduh kok gini banget sih punya nyebelin banget atau oh, bla bla bla oh, aku udah capek gini dan detik saya baca kalimat itu hilang. So. Ya, ini yang udah nikah. Kalau jomblo masih pacaran istri, tetap aja. Yang udah nikah kamen lagi belajar ya. Jadi kita siapa tahu kan di sini diaminkan sama malaikat ilmunya ada banyak, tinggal carikan jodohnya insyaallah ya. Yang berikutnya perkuatlah kemesraan di awal-awal. Jadi kemesraan itu sejatinya kuatkan sama pasangan. Ingat kemesraan itu saya ingatkan Kemesraan pasangan itu ibarat kentut. Maksudnya jangan diumbar-umbar di sosial media orang lain lihatnya nget. Kayak itu tuh -sebar di sebar-sebar bau. Kalau di sendiri enggak tahu nih hateng Maksudnya adalah cukup kita pasangan berdua aja kan. Saya kadang-kadang bukannya ini ya, tapi kadang kebiasaan pengantin baru Memperkemesraan di sosial media. Bukannya kita enggak punya jiwa beri kejombloan itu bukan sudah sadar apa banyak banget yang belum dapat dibuka. Tapi menurut saya Rasulullah juga kemesraannya itu diumbar itu bukan ditunjukkan lewat diliatin gitu. Lebih banyak disampaikan lewat oleh Aisyah. Suamiku begini-gini gitu, begini. tapi menunjukkan cukup berdoa aja. Punya panggilan khusus. Ya. Ya yang menunjukkan kemesraan. Ya, gak usah diubar di Facebook Hai ai, hai babe gitu. Ini ayam membebekkan Ayam itu bebek-bebek Kenapa menjalin kemesraan itu Harus kita kuatin Karena Kemesraan itu Salah satu pilar yang akan mengikat Kalau awal-awal cinta membara mesranya nanggung Maka saat ke Bade terjadi kita mengulang memori kemesraan itu pun jijik ya dulu dia pernah mau ngasih bunga, topnya bunga bangke, iket kecebel banget gitu. bunga bangke kasih gua romantis sih kita ini kan jijik gitu ya, dia ternyata dia nggak bisa artinya hal-hal seperti itu akan menjadi pengingat Rasulullah kalau mesra ma istri nya nggak tanggung tanggung sebutkan kalau minum saja Rasulullah mengatakan menyisakan sedikit dibagi ya bahkan Rasulullah salah satu kemesraannya memanggil dengan panggilan yang yang disukai ya bumi merah pipi merah ya panggilan yang disukai jangan panggilan yang justru dibenci gitu ya gajah gitu ya. kan ada ya Khairul Anwar itu saya nggak tahu ya dia ya mungkin itu saya ingat baca biografinya Khairul Anwar itu memanggil Istrinya kan gajah Ya panggil lah panggil yang disukai Yang kitanya Kita yang tahu dengan dia Jadi ini mengantisipasi Lantas bagaimana Kalau terjadi Konflik Belajarlah definasi terbaik Dan ini hadisnya panjang Kisah bagaimana konflik Antara Ali dengan Fatimah ada beberapa pelajaran yang menarik di sini. Ya, ada Tsana Qutaibah bin Sa'id qala at-Tana Abdul Aziz bin Abi Hazim dan ya, di sini saya ringkas aja, kisahnya intinya bagaimana <coughs> ketika Rasulullah mencari Ali di rumahnya Fatimah, maka Fatimah bercerita bahwa kami baru saja konflik dan Ali marah meninggalkan rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Rasulullah SAW mencari Ali di masjid, kemudian ditemui Ali dalam keadaan menutup tangannya, tidur di lantai, dan Rasulullah membangunkannya karena melihat ada debu-debu. Rasulullah mengambil dengan panggilan Abu Turab, Kum ya Abu Turab, Kum ya Abu Turab, bangun, wahai Abu Turab. Itu panggilan yang disukai. Ada pelajaran di sini yang menarik. Ini juga. Ini Ali dan Fatimah ini generasi terbaik konflik terjadi juga Artinya ini memang jadi pembelajaran buat kita Sesoleh dan solehannya bahkan gelar apapun dia ustaz-ustazah konflik Ini terjadi Cuman kita harus pahami polanya Pertama, kalau konflik terjadi dan membuat gak nyaman yang harus keluar rumah tuh suami kesalahan pertama ketika konflik terjadi kita pengen selesaikan setiap konflik terjadi pahami kita pengen lebih memilih baik dibanding untuk berdarah pahamilah pertama orang nggak nyaman bersama dalam satu rumah terutama perempuan tapi karena suaminya bersikukuhnya di sini di situ karena kebetulan ada tayangan bola dia harus nonton maka mau nggak mau istrinya menghindar dan dia memilih untuk keluar bahayanya kalau istri yang keluar Pertama, istri mencari pembelaan atau pembelaan atas perasaannya kepada pihak yang belum tentu benar. Disitulah awal mula ada yang mengatakan, emang Islam ini itu. Maka kenapa Islam menyalankan kalau konflik suaminya keluar? Pahamilah para suami. Kalau udah jelas terjadi ini, istri mengatakan, aku gak sanggup keluar. Enggak, enggak, enggak, enggak, aku yang keluar. Meskipun tuh rumah kita ini Aku yang keluar dulu. Enggak kamu di sini aja, aku keluar, aku mau nginep di hotel-hotel. enakan dia, nggak <guluh> usah bilang. <guluh> itu yang pertama. jadi sepakati ini, bilang sama pasangan mas, pastinya kalau kita keluar nggak nyaman. maka sadar suami, kalau nggak nyaman, supaya nggak kenapa? kalau istri keluar gampang macam-macam, anak nggak keurus, ya ada pihak lain yang mau provokasi di luar. Entar kita nyasar sendiri. Maka sadar diri jangan kita bertahan di rumah meskipun ada sesuatu yang kita kerjakan. Lebih milih apa? saya keluar. Karena nanti ada fasenya. Yang kedua, ali keluarnya enggak jauh-jauh ke masjid. Maka kalau konflik kalau misalnya kita menghindar, maka bukan kabur ke mana? ke Senayan City. Makin stres orang uang enggak ada. Ya atau kreditnya udah kena ini masa limit. Jadi makin stress Kaburnya kemana? Kalau ngompet ke masjid. Maka seorang keluarga Muslim bahkan ketika dia lagi ribut, maka dia tahu kemana dia tempat untuk dia mengadukan masalahnya, tempat untuk mendaritu. Dan pesan ketiga ini adalah pesan pihak mediator. Pihak mediator di sini. Kalau lagi konflik maka yang diselesaikan itu adalah suaminya. Kenapa? Ya walaupun istrinya ya, istrinya ya, tapi suaminya kenapa lebih? Kenapa talak itu tidak sah kalau keluar dari lisan istri? Karena pemegang hak talak itu ada di suami. Sekuat suami mengatakan tidak ada talak maka insya Allah. Ya perceraian itu semakin sulit kecuali istri mengajukan gugat cerai dan itu prosesnya sebenarnya itu juga lama sebenarnya jadi tidak semudah jadi memang ini ada pesan bagaimana pihak mediator yang mendatangi <tuh> dari sinilah kita pahami polanya generasi sahabat ya ketika dalam konflik yang dicari adalah penyelesaian dengan cara menghindar lebih dulu maka suami yang harus keluar ya meskipun suami di rumahnya ada hobi ada sesuatu yang ditunggu Jika sudah terjadi badainya sudah terjadi konflik sudah berlarut kemudian harus kita pahami pertama apa pas konflik statusnya tetap pasutri ini harus kita pahami Bukan berarti konflik langsung putus Enggak Gesekan langsung kita malah putus Karena status Tapa Sutri Maka ada hak dasar yang harus dipenuhi Ya, Kenapa hak dasar dipenuhi Karena kalau kita komitmen terhadap hak dasar dipenuhi Maka konflik pun akan mudah diselesaikan Awal mula, hak da, awal mula terjadi konflik ketika hak itu tidak dipenuhi Rasulullah mengatakan Nah tadi seluruh Tebroni Hak suami atas istri-istrinya itu ada beberapa poin ya disebutkan di sini pertama tidak meninggalkan tempat tidur suami, maksudnya tetap di situ kamarnya ya berikutnya sabar ya ketika suami bersumpah ya suami tetap istri terberikan sabar berikutnya tetap kalaupun konflik tidak keluar rumah maksa ya terakhir jangan bawa orang yang dibenci. Ini saja penuhi Jangan bahwa orang dibenci mas suami Udah jelas Suami ribut gara-gara Temannya Temannya dibawa lagi itu Tuh kan benar kan suami kamu ini Empat poin ini harus diingat hmm. Sementara Hak istri atas suaminya Disebutkan oleh Rasul Bahwa pertama Meskipun ribut, meskipun konflik Pertama wajib memberinya makan Berarti jangan pas lo girebut Biarinnya lapar, mati biarin... Enggak bukan gitu, zolim Maka kalaupun ribut tetap nanya Kamu udah makan belum? Iya Ya kamu udah makan belum? Kalau gak ada ini ada Nasi sama racun gue Iya <laughs> Ribut. yang kedua wajib membelinya pakaian. Yang ketiga tidak memukul, menyakiti, tidak mempengukanya, berikutnya tidak menghina psikologisnya dasar ya keluarga benar ini tidak berikutnya tidak meninggalkannya kecuali di rumah kediamannya. Jadi jadi kalau di jalan tiba-tiba ribut jangan tinggalin. Sudah kamu tidak. Ini Adisnya mengatakan kalau meninggalkan istri di rumahnya kita kesel sama istri, taruh pulang dulu kita tinggalin, itu benar sering kalau konflik itu gitu ribut di jalan nih meninggalkan istri di jalan ada pelanggaran hak pertama istri maka kalau kita pahami dari rumusan tadi ada dua, pertama kesimpulan pertama bahwa meskipun konflik suami tetap butuh kewibawaan salah satu istri jangan menjatuhkan kebihauan suami dengan kabur dari rumah tanpa izin. yang kedua jangan membawa orang yang dibenci sama suami itu menjatuhkan kebihauan kamu gak menghargai aku dia jelas aku benci sama dia kamu sengaja bawa itu runtuh maka itulah pertama yang menyebabkan sulit sekali diselesaikan kebalikannya istri dalam konflik tetap butuh aman dan nyaman. Berantem tapi maaf rekening 25 juta per bulan tetap mengalir Jangan berpikirnya Apa? Kamu kan gini bukan. Jadi inilah adab Islam. Konflik saja masih mikirin hak. Ketika kita sudah tidak memikirkan hak maka kita sudah kena dosa di konflik. Jadi konflik yang membawa dosa adalah konflik yang kita mengabaikan hak. Kalau ingin mengabaikan hak, cerai dulu karena sebelum konflik, sebelum cerai mohon maaf, statusnya masih pasangan. Ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian, ketika itu sudah dipahami sama-sama, setelah itu biasakan untuk berdiam diri, merenung. Inilah kenapa fasenya, beri kesempatan untuk mikir. Ya, Kadang lagi mikir diganggu dengan banyak pertanyaan, ini juga sabar, kadang suami lagi mikir cari ya, solusi istrinya banyak. Pikirin dong Mas, aku gitu. Gimana bisa mikir dengerin mulu istrinya ngoceh. Ya. Kemudian mengisolasi konflik agar tidak nyebar. Jadi kalau bisa konflik itu jangan diubah di sosmed. Jangan cerita sama orang yang mulutnya embek. Ya, jangan ngundang check and rice. Ya, jangan Kalau ingin tetap ini menjadi Berbuah pahala Karena gini Konflik ini ujung-ujungnya akan pahala Kalau dipenuhi hak-hak tadi Kalau rujuk jadi pahala Cerainya pun jadi pahala Karena masing-masing Cerai atas dasar kebaikan ya. Kemudian setelah sudah selesai Jadi di masa-masa itu ingat Ya masa-masa permasalahan. Bicara di saat tenang ya dan tidak menunda. Ingat banyak masalah terjadi karena berpikirnya dilupakan bukan diselesaikan. Biarin nanti juga hilang seiring dengan waktu. Kartong jiwanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk pesap-pesap jejer. Maka kalau sudah tenang, cari waktu Mas. Kayaknya yang Kemarin itu harus kita omongin lagi deh. Di saat tenang. Kemudian ini yang paling penting hubungan dengan Allah, karena rumusnya tadi semakin kuat dengan Allah semakin allah kuatkan pasang, semakin renggang dengan Allah gampang sekali konflik, emosi, sensitif dan sebagainya. Itulah kenapa. Solusi non teknis itu jadi hal utama sebelum solusi teknis. Maksud non non teknis adalah solusi spiritual. Ada yang datang sama saya cerita bagaimana istrinya kabur, ngekos, bekerja. Dia ketika konflik itu merujuk, baru nyampe rumah sehari istrinya kabur lagi, ngerasa nggak cocok. Saya tanya, udah berapa kali terjadi, udah berkali-kali Solusi kamu gimana? Saya belajar terus seminar pernikahan Ustaz Saya hadir, baca buku-bukunya Psikolog ini Saya udah cari cara untuk memahami Perempuan, tapi gak ketemu Saya bingung, heran Akhirnya saya bilang gini, oke okay, mas Saya tanya satu-satu Bangun pagi jam berapa? Dia bilang dia kerjanya security ya, Jadi kadang terlalu capek Kadang maaf, bangunnya jam 7 pagi saya bilang itu salat apa itu? Salat duha pakai kunut ya, Mas. Iya, maaf sih Ustaz gini-gini Kalau boleh saya katakan, penyebab pertama terjadi konflik karena kebiasaan Mas yang kebiasaan bangun kesiangan. Apa hubungannya Ustaz? Rasulullah mendoakan umatnya Allah barik ummati fi buquriha. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Kebiasaan bahan pesiangan Dicabut keberkahan Awal konflik Jadi Saya bilang Coba deh sekarang Komitmen bangun subuh Setelah itu gak tidur lagi Yang kedua saya tanya Baca Quran Udah jus berapa Justru itu Ustaz. <laughs> Justru itu Saya bilang Ketika tidak dibacakan Quran dalam rumah, maka Allah dalam surat Az Zuro mengatakan: Nukoit lau shetonan, fahu lau korin. Kami kirimkan setan untuknya sebagai teman pendamping. Setan itulah yang akan mendampingi dia kemana aja setia lebih setia daripada Reksona. Nempel 24 jam lebih. Kemana aja dia dan? Maka setan itu ada di pojok rumah menerbitkan rasa was was, ya was was itulah yang dimunculkan ketika suami pulang dan dananya kelihatan rapi, istri harus bilang jangan jangan selingkuh nih, periksa sms-nya, handphonenya, istri, ya was was itu ketika melihat anak lahir kok hitam saya putih, ya dia berpikir jangan jangan selingkuh, was was itu dari setan. Jadi saya bilang baca Qur'an Apalagi ini Apalagi mulai dari Pokoknya berkaitan spiritual surat malamnya Jadi kalau konflik itu Selesaikan lebih dulu urusan yang non teknisnya Jangan teknis Mohon maaf sekali enggak, Bukan maksud melecehkan atau menyepilikan Jangan pas ribut ujuk-ujuk langsung ke psikolog Bukan berarti gak boleh Bukan tapi yang pertama dia periksa Ya Allah mungkin karena sholat malamnya Iya ya hartanya Aku sekarang nih ya Hartanya udah jelas Mana yang ini Mana yang halal Mana yang haram Makanya yang haram ini mungkin masuk ke tubuh Setan masuk jadi panas Rumah ini suasana jadi seperti neraka Itu Jadi memang harus Di Jadikan ini sebagai Berikutnya libatkan pihak ketiga. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, setelah solusi ini berhasil baru harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga utamakanlah yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang tujuannya itu bukan cerai tapi tujuannya yang solusinya islahul Ya, jangan langsung ujung-ujung ya kira-kira mempermulus perceraian. Ya, dia terkenal nih untuk cerai mudah gampang jangan. Ya, cari pihak ketiga yang dikenal itu mendamaikan. Cari itu keterlibatan pihak ketiga. Itulah kenapa ya di catatan notis suami istri kesimpulannya sering katakan. Setia kepada pasangan bukan karena cinta Tapi karena janji kepada sahabat, cinta, percinta Kelamakan kita di akhir pasangan Ketika ibnu Mubarak memiliki kawan Dia punya kawan yang pada saat pernikahan itu Kawannya ini seorang ulama yang Bismillah nikah untuk ibadah Kemudian dia tidak perlu lama-lama melakukan ta'aruf Ternyata langsung nikah dengan wali si perempuan Tanpa memandang wajah si perempuan Pas malam pertama ternyata dia kaget Secara manusiawi dia ngeliat istrinya kok begini amat, Maaf fisiknya mengecewakan Ya fisiknya buruk Dia langsung Tapi dia ingat saya sudah akan Maka dia perlakukan istrinya tanpa mengungkit-ungkit keburukannya Kejadian ini berlangsung kurang lebih 25 tahun Pada saat istrinya sakit Istrinya ini kemudian memanggil suaminya Dia khawatir dia punya pertanyaan yang penasaran bertemu Maka dia bilang ke suaminya Mas kurang lebih gitu dia bilang Pokoknya ada yang aku ta ingin tanyakan apa deh. Ini pertanyaan ini sudah menggajah 25 tahun. Apa? Mas, aku tahu saat malam itu, di malam pertama kita melakukan itu, aku tahu reaksimu itu kecewa dengan diriku mungkin karena fisikku. Sampai sekarang aku kamu, aku tahu memang diriku cacat itu fisiknya. Aku tidak melihat secara normal wajahmu. Yang jadi pertanyaanku adalah kenapa engkau justru sampai sekarang tidak menceraikanku, bahkan tidak selingkuh, bahkan tidak menikah lagi, Ma. Bahkan tidak menikah lagi. Ini yang masih mengganjal. Apa kata si suami? Ketahuilah saat aku menikahimu, aku berjanji dengan Tuhanku. Maka aku menelakan kamu karena janji itu ketika jadi Tuhan ku luntur karena syahadatku yang menurun maka mungkin saja aku akan melalaikan dirimu karena itulah setiap saat untuk bisa memuliakan dirimu aku perkuat akidatku syahadatku kepada Allah inilah lagi ada seorang syekh di Saudi menceritakan kisah yang sangat menyentuh kisah nyata Suami istri, kebetulan suaminya ini seorang mahasiswa kuliah di Jeddah. Dia seorang lelaki yang sole, istrinya juga wanita sole Sudah lima tahun menikah, ternyata belum punya anak Mereka sepakat akhirnya untuk tes kesuburan Selesai tes, si suami berinisiatif menemui dokternya Kemudian selesai menemui dokternya, dokter mengumumkan hasil tes menyatakan bahwa suami anda mandul kepada istrinya ini, dan anda subur. Si suami yang mengucapkan innalillahi wamillohu. Si istri mengatakan pantas saja. Kemudian si suami mengatakan beri aku kesempatan, aku akan berubah sampai umur pernikahan sudah 9 tahun belum juga punya anak, mas aku udah nggak sanggup, cerai kah? Sabar sayang, beri aku kesempatan, kita kan punya anak enggak Aku nggak sanggup, cerai kah? Aku si istri mau nggak cerai si suami siapa? Di umur ternyata umur selutan pernikahan karena mikirin cerai nggak dikabulkan, si istri sakit, sakit ginjal dia terpuruk dirawat dan dia butuh donor ginjal karena ginjalnya rusak. Si suami dengan inisiatif pada dokter jangkung bingung gimana cara nyarinya. Kemudian dia minta izin cari keluar. Pada saat cari keluar, dia mencari tiba-tiba operasi dapatlah donor. Di operasi alhamdulillah si istri itu selamat dapat bantuan dari donor ginjal. Akhirnya dia pulang. Tapi dia pulang tidak dia tidak dapati suaminya. Yang dia dapati adalah sebuah buku yang lupa diselipkan di sebuah lemari. Sepertinya terburu-buru. Nyata itu buku catatan suaminya. Di buku itu tertulis doa suaminya di hari itu. Ya Rob, sepuluh tahun ini aku menjaga pernikahanmu karena ketahuilah di lima tahun lalu. Di saat dokter memeriksa. Engkau tahu bahawa yang difonis mandul adalah istikho. Tapi demi menjaga perasaannya, aku minta dokter untuk mengatakan aku yang mandul. Karena aku tidak ingin dia hancur hatinya. Aku tidak ingin dia tercabut-cabut hatinya. Karena aku ingin memuliakannya sebagai jalan ke surga. Kemudian dia menggugat cerai aku, karena menganggap bahwa aku tidak bisa memberikan keturunan pada sejatinya setiap malam aku memberinya ramuan minuman yang di dalamnya ada obat yang dipesankan dokter agar mem memicu rahimnya sudah subur namun ternyata obat itu membuat dia sakit ginjalnya rusak dan ketika ginjalnya rusak hari ini aku tak tahu apakah aku bisa menjaganya karena aku bertekad aku mendonorkan ginjalku untuknya juru denorkan gizanya untuknya dan kemudian dia minta ma dokter kalau dia tidak selamat tolong jaga rasa istrinya ternyata istrinya ketika baca ini begitu meraung-raung nangis dia nggak sanggup ternyata suami yang selama ini digugat cerai karena nggak mampu memberikan anak untuk dia tapi ternyata dari suami yang menjaga rasa Suami yang ternyata rela untuk tidak mengatakan kamu mandul. Ngapain aku nikahkan? Justru bilang, bukti, Aku yang mandi. Kemudian ketika si istri ginjal, Kemudian tidak ada ginjal yang butuhkan, Dia rela memberikan ginjal. Maka suami itu ditempon. Dan setelah itu, ketika suami pulang, Si istri berani mengatakan, Tiga bulan dia tidak berani memandang wajah suami. Karena merupiah Ya dinikah ini bukan seorang laki biasa Dini menikahi malekat Dan bukan seorang laki Dan karena itulah ternyata Allah mendatangkan keberkahan keluarga ini Setelah 10 tahun menunggu mereka akhirnya punya anak Dan suami ini berhasil lulus Dari Kisah Malaysia Harabi di Saudi Ini kisahnya. Saya ketika mendengar kisah ini saya lagi-lagi teringat bahwa Hadis Rasul Untuk mengupgrade Seorang laki masuk surga dengan kalimat dan indah Khairukum khairu nisai Sebaik-baik kamu Yang paling tinggi di antara yang lain Yang paling baik berlaku Ketika istri tersakiti Atas lisan kata Ketahuilah Sesungguhnya kita telah menjatuhkan level kita Dengan kata lain Sebejat-bejat kalian Rasul yang paling buruk perlakuannya sama teman, teman maka ketika kita ingin menjadi lelaki terbaik wa'atidakun bahagum, khususnya kerabatan dekat istri merasakannya bagaimana caranya? ingatlah janji bahwa kita lelaki lelaki komitmen dengan janji bukan di depan wali, tapi janji kepada ilahi bila taufiq wa'alaikum ta warahmatullahi wabarakatuh Yeah. <laughs> ini bagaimana kesehatannya gitu? Biar mereka juga tetap di jalur intrengnya yang benar, tidak ya, terpacu oleh yang si investasi si itu biar mereka bertahan atau gimana gitu? Okay. Iya, ya. soal. Kamu belum nikah, soal setelah ini nikah, soal. Ada lagi? Satu dulu ya atau gimana soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Uh, tadi kita juga sudah tentang tadi uh, mengenai konflik atau untuk mengantisipasi ya. Yang pertama tadi mengenali karakter pasang. Jadi ingin saya tanyakan adalah karakter karakter seperti apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Dua pertanyaan dahulu. Ketika ada suami istri konflik dan kita terlibat di dalam pusaran konflik dalam pengertian kita menjadi salah satu yang diminta pendapatnya. Maka memang kalau orang curhat, memang yang paling penting itu sediakan kuping dulu. Karena orang kalau curhat, dia butuh didengeri. Ya, konsepnya adalah jangan tuh kitab tapi tazkiyah dulu. Karena dalam Quran sebutkan setelah waizakhihim, wa yaudhulimul kitab berhikmah. Bersihkan dulu artinya. Kessel itu kotoran harus bersih dulu. Dikeluarnya dulu sampahnya maka kalau orang luarnya sampah, jangan langsung diajarin, karena nanti mengambat sampai tidak keluar. Jangan dicuai suami, buat begini, langsung keluar ayat, kalau bahutahal, nanti kita beli garim palas, ya, ya, ini mau dirugiah, orang lagi curhat, dikasih ayat, kata Nuh Mubarak, jangan sampai ayat itu, jangan kamu mengeluarkan ayat, membuat orang lain menolak, Salah satu kenapa orang yang menolak ayat itu Karena gak tepat Orang lagi curhat keluar ayat itu gak Kalau lagi curhat cukup diam Atau meresponnya Yang membuat dia keluar Misalnya oh hmm, Itu disebut dengan teknik cicak <tik> <tik> <tik> Ya kenapa kalau orang curhat itu senang Ya Allah hmm, Terutama wanita Penelitian Mengatakan bahwa wanita itu kalau curhat dia akan mengkonfirmasi respon itu setiap 30 detik sekali. Dua kali gak dapat respon dia tidak berminat lanjutkan. Contoh, ini biasanya di telepon, di telepon. Misalnya dia cerita di telepon, cerita Mbak, yuk, bla bla bla bla bla nah, gitu ya. Yang di sana cuma dia dengerin tapi gak ada respon. Gitu. Kamu denger nggak sih? Denger denger cerita, cerita lagi cerita lagi. Itu kan suamiku bla bla bla bla bla di sana nggak ada ini. Terus dengar nggak sih? Dengar cerita aja dia udah nggak mina. Kalaupun cerita tuh formalitas aja. Maksudnya yang nggak intinya nggak cerita. Maka kalau orang cerita responnya selalu Ya Allah. Hmm. Ternyata ya Pantes banget. Iya Kasihan banget kamu. Gitu dulu memahami perasaannya. Setelah itu baru bisa ngasih nasehat Ciri orang yang siap dinasehati itu tiga Ini saya ajarin tekniknya Pertama ini kan karena sesama ahwat ya Pertama ciri orang siap dinasehati tiga Pertama nafasnya sudah teratur Makanya kita kalau orang udah curhat tarik nafas Jadi kok dia mesti <laughs> itu. Jangan ngeluarin ayat lain dulu ya. <laughs> Jinnya masih ada Jadi keluarin dulu. itu nafasnya sudah. yang kedua telapak tangannya nyaman dipegang. makanya memang kalau sesama jenis, ya apalagi perempuan ambil telapak tangannya halus. ya kecuali yang, ya mungkin dia orang yang kita lebih tua, oh ya mungkin ada-adanya. Tapi saya ingin menceritakan dulu. Yang ketiga pundaknya si nyaman diusan. Jadi kalau kawan akrab lakukan ini aja tarik nafasnya, lus tangannya. Karena kalau orang lagi enggak nyaman itu dia enggak akan berikan. Oh salah, ngapain? Gitu. Jadi dia pundung usang, enggak, ah, aku gak butuh ini lagi kan gitu ya. Inilah tiga hal. Ini juga dilakukan oleh suami seharusnya. Suami kalau ingin bicara sama istri mau menasihati istri tiga hal ini dulu lihat istri nafasnya tarik nafas lama ya mak, tarik nafas lama hembuskan ya satu dua tiga ini pelatih aerobik gitu ya nggak tarik nafas, setelah itu pegang tangan kalau dia dia tuh nggak siap ngasih masukan kalau tiba-tiba dipegang langsung apa sih ya terus dipegang punggung lah sana dulu ah itu berarti dia belum sudah oh, sih, memang nah, baru. Setelah itu yang harus diingatkan oleh dia adalah ingat masa-masa bersama dulu. Misalnya gini, kalau orang gitu emang suamimu bener jahat banget, emang dia nggak pernah sekalipun romantisnya. Dulu awal nikah begitu ya, tanya aja. Karena kita harus membuat dia merikol. Ntar dia akan mempikir Iya dulu pernah ya Dulu awal dia menikahi ikutku itu Luar biasa ya Dia kan lelaki yang Ke sejuta 250 ribu 228 Saudi, sih, ya. Pada saat dia ya, sebelum menikah aku Dia bawa motor-motornya mogok Hujan-hujanan Petir, mendelegak, dia hampir terbakar Misalnya kalau kita ingat itu, Dia ingat itu perjuangan Suaminya mendapatkan dia, dia akan lihat, oh iya dia lelaki yang enggak sembarangan. Sebenarnya. Itu. Yang ketiga, selalu ingatkan Allah. Gini ya, ini selagi nyaman baru. Karena bisa jadi selalu konflik itu. Karena tujuan yang menikah itu kan nyari barokah. Barokah Allah ulakan, keberkahan. Maka diingatkan ya tujuannya apa berkah itu maka kita lihat kita bisa bisa mengatakan mungkin di besok sudah mulai bangun pagi yang biasain manusia mulai bantilawah Quran makan bersama itu kan keberkahan datang masuk ya dan banyak sekali amalan-amalan ya jadi yang bisa membuat Biasanya Intinya Masa menasihati itu Setelah kita bersihkan Jiwanya yang kalup <tuh> Itu dulu Yang kedua Karakter apa yang harus kita kenal Karakter yang paling kita yang kenali itu Di situasi konflik itu adalah Karakter saat dia marah itu cara marah orang kan beda-beda. Ada yang marahnya itu dengan dia, ada yang marahnya itu ekspresif, ada yang datar tapi nyelekit ada yang nggak datar tapi ini, ada yang banting pintu, ada yang banting piring, banting istri banyak. Ya, itulah dulu juara You Go, begini. Ya. Jadi karakter karomahnya kedua adalah. Karakter dia dalam menyelesaikan masalah. Ya. Yang berikutnya adalah karakter dia. Jadi kan ada orang menyelesaikan masalah itu ada yang caranya ada menggampangin, nunda-nunda. Ada yang serius. Berikutnya pahami karakter dia, berpikirnya sistematis atau acak-acakan. Kan ada orang berpikirnya melompat Lagi mau diselesaikan masalah Tentang ngomong yang lain Karena gak sistematis Maka orang seperti ini Kalau udah melompat harus ingatkan Bahas ini dulu Jadi kita harus tahu Karakter-karakter yang lain Itu pasti harus Masih banyak lagi ya? Karakter yang lain Mulai dari bagaimana Tadi mulai selencar masalah saya. Mungkin karakter yang berkaitan dengan Kedisiplinan Ya karakter yang berikutnya Berkaitan dengan komitmen Ingat kadang ada Orang yang track recordnya Banyak komitmen Banyak hianat juga ada Ya dia sih banyak janjinya Tapi mengkhianatnya juga banyak Maka oh, Kita harus kenal dulu Orangnya seperti itu Jadi harus kita ya, Sebenarnya mengingatkan mengenal karakter itu Agar kita memahami Kenapa itu terjadi Contohnya gini Saya waktu itu ngisi seminar di Palangkaraya Ada seorang suami Udah 10 tahun menikah Istrinya tuh gak pernah mengucapkan Satupun ucapan terima kasih Suami ngasih kejutan ulang tahun Ya seperti saran saya nyusun uang 100000 ribuan di kamar, tuliskan I love you. Okay. Tulis istrinya cuma buka terus datang, uang siapa nih? Padahal tuliskan I love you, uang siapa nih? Itu buat kamu oh, dik. Kayaknya ratusannya kurang deh lah. Sami milahi Allah. Jujur datang saya enggak pernah pak satu datanglah sih istri ke saya pas konseling istri ini bilang kenapa dia enggak pernah ini? karena dia dari dulu bapak ibunya enggak pernah satupun menghargai dia dia ini anak yang cerdas jenius waktu dia berprestasi di SD kelas 5 dia bagus Bapaknya bilang ini jangan bangga dulu Baru ranking 1 di SD Nanti belum tentu dapat SMP favorit Aku udah ujar bapak, bapak, bapak. Dapat SMP favorit sesuai kinian bapaknya Ini mah belum seberapa Ada yang SMP favorit tapi gak bisa juga lulus Dari sini, Dapatnya SMA-nya yang berlangsakan Dapat SMA favorit Bapaknya sama sekali mengucapin Kamu tuh belum seberapa Masuk kampus yang paling ternama Di Surabaya, Unair ke dokteran pula Enggak ada satupun dari kecil bapak ibunya Enggak pernah bilang hebat anak ayah hebat anak bunda luar biasa Enggak saya bilang kalah gitu doang bangga baru bisa gini doang ya kamu bisa jalan aja bangga ayo lu salto seumur kamu kan ya. <laughs> yang kayak gitu kayak gitu bikin ciss, ciss. maka dia pun lidahnya dari kecil nggak pernah mendapatkan ucapan cinta, maka wajar sudah besar pun dia sulit mengucapkan cinta. Kalimat sayang itu nggak pernah diucapkan orang tuanya, maka dia bilang gimana ngucapin sayang pasangan. Maka kalau kita tahu itu bukan berarti kita berarti kita mencari sisi lain bahwa jangan berharap banyak dengan karakter ini, tapi kita lihat karakter positif yang lain. Karena kalau ini menjadi pengikat Membuat kita terikat Teralui ini susah Ingat 0 sampai 15 itu Karakter itu ditanam Polanya sudah mengakar Orang yang dari kecil marahnya Tadi saya bilang Kalau dia marahnya banting piring Sudah dewa remaja marahnya banting pintu Semakin besar Semakin marahnya banting istrinya begitu. Karena terbiasa dengan itu Bisa gak dia berubah Bisa, tapi su sulit. Ya, yes. saya tantang di sini mengucapkan abjad dari A sampai Z, bisa nggak? A B C D E F G H I J K L M N, N O P Q R S T, coba? V W X Y Z, sudah. Sekarang balik dari Z ke A, Z, Cepat Saya tidak bisa. bisa. bisa. bisa ada yang bisa ada yang bisa sini saya ingin. ya ada yang bisa dapat apuan ya ada yang bisa nggak kenapa nggak bisa nggak eh, biasa nggak biasa itu sisi level up bisa nggak bisa tapi effortnya harus lebih besar lagi Belajarlah lagi Maka jangan memaksa istri itu berubah setelah kita parakternya yang menahun dan memandu-mandu-mandu kita langsung berdula. Dia dari dulu gak pernah diajari masak sama itu. Sekali masak air amus. Ya, gak ada ya. Masak air amus itu gimana ceritanya. Lantas kita langsung menganggap dia seperti chef bondan gitu. Magnyus. Gak mungkin. Palingnya nih ya seputar mie doang. Kaji mie goreng siang mie rebus, malam mie goreng direbus gitu loh, besok pagi mie rebus digoreng gitu aja sekalinya variasi mie kukus kan gitu ya maka jangan berpikir suatu saat dia seperti kenapa? Karena, karena memang dari kecil dia mungkin waktu umur nasib-mahes nasib nasib tahun ibunya terlalu protek sehingga dia gak boleh masuk ke bagian perempuan, misalnya, kamu belajar aja urusan makan lama ya, sehingga dia ketika berumah tangga kakegok okay, kita ingin dilayani sebagaimana pelayanan yang kita bayangkan dari ibu kita yang melayani bapak kita Sementara istri kita diasuh sama ibu yang tidak pernah memperkenalkan dapur Selalu ketuker mana jahe yang melengkuas Kalau ini terjadi maka kita gak bisa Dari sini kita memahami Orang kalau sudah pahami akan wajar Memahami Contohnya kenapa kita marah-marah sama anak kecil suatu hari yang misalnya ada seorang yang di kereta ngeliat anak kecil bercanda wah gitu karena kita nggak tahu setelah kita tahu kita akan lebih memahami suatu saat ada seorang anak kecil di kereta lari-lari lari-lari kita marah-marah ini -marah, anak kecil nggak tahu diri akhirnya bapaknya datang Mau maaf ya pak anak saya nggak ganggu soalnya anak saya ini uh, sudah berhasil move on dari rasa sedihnya seminggu yang lalu ibunya meninggal saya nggak tahu cara menghiburnya dan akhirnya saya bawa naik kereta dia ini orang ketika dengerin ini bakalan marah enggak mana gitu. Enggak, karena paham ini kegembiraan atas itu. Kalau enggak enggak tahu apa yang terjadi, kesalannya anak salah di titik bapak enggak tahu diri. Orang lagi kereta mau tenang malah lari-lari. Maka memahami itu membuat kita lebih legowo maksudnya. Lebih memahami, lebih lapang. Ya wajarlah. Karena ekspektasinya kita setelah itu ekspektasi kita turun nih, ya oh, wajar. Karena kita tahu dia diasuh dengan pola seperti ini, dia diasuh tanpa ayah sehingga dia agak feminim kalau ada masalah. Maka ketika dia sudah berusaha misalnya dengan masang lampu sendiri meskipun kesetrum, ya, terus kita apresiasi karena jarang-jarang karena dia nggak dulu nggak ada sosok yang mengajarkan keberanian. Itulah yang saya bilang Memahami karakter pelasuh Supaya kita lebih lega wajah Dia dulu apa enggak pernah diajak ngobrol sama bapaknya Sehingga agak pendiam ya, omongnya irit dan sebagainya Jadi kita lebih maaf Wa-wa-wa wow, wow, langsung Terima kasih Masih ada Waktu untuk uh... Oh lagi baiklah. Jadi ya, kita berikan kesempatan untuk siapa ya Iwan saja yang sebelah sini ya. Nanti uh, jika ada yang bertanya kan hasilnya di halaman ini, di foto sekian kepada Iwan saja. Lalu ikuti di follow nya @adventure atau bisa juga di adventure atau @adventure. N Pak Ustad Mas yang pakai jilbab putih eh. <laughs> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafkan berani Ustaz Dari cerita-cerita tadi berakhir tentang Istri yang sakit hijau Saya ingin berani sebenarnya Apakah ada batasan-batasan atau ada tips Apa kita memilih untuk Tidak menyampaikan untuk menjaga perasaan Pasangan atau Duduk mari kita bicara untuk menyelesaikan Masalah Jadi kan Ustaz bilang Masalah itu bukan untuk dilupakan, Tapi untuk diselesaikan saat Dan kapan batas-batas itu atau memang ada koridor untuk hal seperti ini ini adalah perasaan tapi untuk hal seperti ini, mari kita bicara kita berhasil, insya Allah itu kalau itu, kita berguna, kita berguna. ya, cukup satu kekayaan ya, saya Luan, kasi, ya. sebelum saya jawab batasan-batasannya, kita harus ingat motivasi menikah itu banyak jenisnya yang semuanya dalam rangka mencari ridha Allah. Motivasi pertama untuk yang kita kenal meredamkan syahwat. Makanya kenapa menikahi perawan, menikahi yang cantik itu boleh. Ya unzur ilaiha supaya enggak perlu jelalatan sama yang lain. Meredam syahwat menikahi yang cantik boleh. Tapi ada motif kedua, salah satunya adalah untuk memuliakan pasangannya dengan memberi kontribusi kebaikan kita sama dia. Di sini adalah yang dilakukan Rasul ke beberapa istrinya. Contoh Rasulullah menikahi seorang istri, ya kalau tidak salah Umus Salamas yang ditinggalkan oleh suaminya dan dia menangis, meraung-raung. Maka Rasulullah ketika melihat dia menangis, Rasulullah langsung mengatakan, kamu kenapa nangis? Suamisnya meninggal. Menggagas oh, hidup kamu apa? Saya nikahi kamu jadi dia nangis diibur usut cuma satu udah saya nikahin makanya awet boleh juga tuh nangis nangis gitu. Saya itu ada ustaz melewat kenapa saya belum juga nikah dikasih uang receh itu beda maksud saya gini ada yang harus saya lihat, ada seorang suami yang melihatnya diri saya ingin mendapatkan dari dia apa berdampak banyak. Tapi ada suami yang berpikir saya ingin memberi saja. Ada suami yang punya kekuatan untuk mengatakan pintu surga itu jalannya macam-macam. Ya, ada orang masuk surga dengan sodaponya banyak. Tapi kita gimana bisa sodapok pulsa aja nggak punya kan gitu. Ada masuk surga dengan tilawah Quran kita mungkin nggak sebagus itu. Tapi ada satu jalan masuk surga adalah memuliakan istri se apa sesembel-sembelnya? Maka untuk melakukan itu pandangannya adalah begini. Saya jadikan kamu sebagai pintu surga. Makanya kalau ini jadi paradigma maka men tidak menuntut itu juga salah satu bagian memelihkan Islam. Haruskah seperti ini? Enggak. Karena yang memilih seperti ini adalah lelaki yang sudah punya mekanisme untuk penyaluran syahwat yang lain ke, dengan kesibukan dakwahnya. Jadi tidak semua lelaki punya seperti ini. Jadi kalau tuh tanya lelaki yang tadi saya ceritakan tadi berarti dia sudah melihat bahwa istrinya ini pintu surganya dia. Maka dia tidak mencari cara lain. Yuda menyenangkannya sudah cukup karena dia ingin menjadi laki terbaik sesuai. Berikutnya. Bagaimana batasannya? Maka batasannya adalah mengetahui betul karakter dari si istri. Pertama, tidak semua istri bisa begitu bisa memiliki ketahanan emosi mendapatkan kabar buruk. Ada yang tegar, ada yang ini justru rapuh dan itu mengupgrade-nya lama. Mengupgrade-nya lama. Maka kalau kita tahu, contoh gini istri kita atau misalnya siapa apakah dia orang yang dari dulu memang terbias cengeng melankolik atau dia memang diasuh ayahnya tegar sehingga kalau kita sampaikan kalimat buruk atau apapun dia berpikir subhanallah ya allah tapi ada yang tidak yang kedua juga lihat bahwa stresnya dia itu stressornya apakah satu pihak karena gini yang yang Lemah saja Spresor yang lemah itu contohnya gini Misalnya cuman kehilangan Handphone aja galau berhari-hari Apalagi kehilangan sesuatu yang Menurut dia harga diri Maka kita harus ngukur Yang berikutnya adalah Lihat faktor genetik Lihat orang tuanya Kalau kita kenal orang tuanya Ibunya pencemas Kebanyakan anaknya juga pencemas Ibunya cerewet, anaknya juga begitu. Maka kita juga harus mengukur diri oleh ibunya begitu. Jadi dari sisi inilah maka ada prinsip darul mafasid makhdum ala jabir masalim mengembalikan kebaikan untuk islah itu mungkin baik, tapi mencegah kerusakan itu demi hancurnya perasaannya terlebih utama. Tapi ingat lelaki yang baik menjaga perasaan istri enggak mutung tapi mencari solusi dia mencari solusi dengan cara yang, yang seperti laki-laki tadi dia tahu istrinya yang mandul dia mencari cara ramuannya setiap malam dia berikan itu kepada istrinya dengan cara yang santun yang sebenarnya itu adalah untuk mengokohkan rahimnya atau Allah a'lam sab gimana ya kurang lebih seperti itu ya sedikit ya tadi ramuannya jadi kita sebenarnya harus uh, kita hari sampai di sini, karena waktu yang misalnya kita, mengucapkan terima kasih kepada Adrian yang uh, sudah hari ke bertemu di acara ini. Terima kasih banyak. Ok, uh, kalau bersejarah lebih sebulan, bahwa oh, suami istri itu, itu kan tiaw orang orang yang suami dan yang suami yang, berujung di surga kelak. Semoga dalam jalannya, uh, karena ada ada yang melanda dua malam itu, menurut penanisipasinya, kita harus bisa mengenali karakter pasangan, mengenali pola suh, mengenali hal-hal yang menjadi pemindu panfrik, mencari transmisi panfrik dan menjalankan permasalahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini, kami memanauk kalau kita ada kesalahan dan kepada para tanya Di sini ya untuk kebaikan kita sunnah alakhir auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan Ya rabana la halal hamdul kamay ba'dul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna anta khalaqtana wa nahdi ba'd wa nahnu Nah, kami syarif masing-masing, nah, kami ni mati kalahina, buat nampol bidu nu, nampol firla, nampol in, la yang fiuznu bagilah. Alam yang mau kalibal pulut, tapi puluban alat ini. Alam yang mau syarif balukul, syarif puluban alat orang atik. Alam arinal hak, hak kawal Ya Allah rahmat kami hadir di sini, Allah yang saat ini menanti datangnya pasangan hidup bagi kami, Allah berikanlah. Izin pada kami untuk membina rumah tangga yang kau baik Ya Allah Bagi yang belum menikah Segera dapatkan jodohnya Ya Allah Jodoh yang akan membawa pasangan ini ke surga Ya Allah Jodoh yang mendapatkan keberkahan dari engkau Ya Allah Jodoh yang akan membimbing Yang akan mengajar, Mengajarkan kebaikan Ya Allah ya Rahman Bagi kami sudah menikah hari ini Maka berkahilah pernikahan kami Berkahilah keluarga kami Berkailah hidup kami dan anak-anak kami, satukanlah kami bersama anak dan keturunan kami di surga nanti ya Allah. Jangan sampai ada satupun dari anak-anak kami dan keturunan kami terlempar di neraka ya Allah. Bantu kami Allah agar menjaga suasana spiritual, agar kami membiasakan diri untuk terjaga sebelum subuh. Agar kami biasakan diri untuk tilawatil quran agar kami biasakan diri Untuk nasihat menasihati dan kebenaran Agar kami saling membiasakan diri Untuk ibadah, sholatul wajib Maupun ibadah sunnah Ya Allah, ya Rahman, ikatlah hati kami Kerana kecintaan kepadamu Dan jauhkanlah segala Provokasi dari syaitan dan iblis Yang merusak ikatan pernikahan Yang kami inginkan Sampai ke surga nanti, ya Allah Rabbana wali walidaina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriatina wajah anda Limut muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.